Ujah nangis, aku ngerti kuya abot, tapi tolong disalahin edisi, sawangan aku ya, aku sih sayang ngerawatmu, kosok penghargianya si bobo